Mitra Bisnis, tajuk perang modern di web kwikiangi.com juga menyebutkan, sejak tahun 1967 sampai saat ini, banyak korporat raksasa asing yang mengeduk kekayaan mineral Indonesia. Bahkan, paling sedikit 80% dari total minyak yang dikeduk dari perut bumi Indonesia dieksploitasi oleh kontraktor asing. Ironisnya, walaupun formula kontrak bagi hasil di atas kertas menguntungkan pemerintah Indonesia, namun secara de facto, Porsi untuk kontraktor asing bisa lebih besar dari yang tertulis, bahkan nyaris menyamai yang diperoleh pemerintah akibat adanya rekayasa melalui apa yang dinamakan cost recovery. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, inilah perbincangan Pak Pazerfem bersama Kwi Kiyandi. Baik Pak Kwi. Apakah eksploitasi atau kekayaan alam Indonesia oleh asing memang sudah demikian besarnya sehingga kita terjebak dalam perang modern? Loh ini dari dulu, kalau dari 676667 sampai sekarang itu dihitung yang sudah digali, diketuk, keluar berapa awal. Lah. Sedang tidak kira-kira ini. Mulai banget keluar lang sedikit, dapat tambang, dapat pengaruh, dapat dan semacam. Dulu ke butuh beras cuma minta 10 sekadar Allah dikasih tahun 6667 itu, kawan tuh ngemes-ngemes. -nge -nge. Dulu kalau saya bicara begitu itu ah, Pak Wick itu kan termasuk orang-orang fantas yang yang percaya pada teori konspirasi yang ngomong kosong gitu. Tapi Pak Wick ada disebutkan satu undang-undang pesanan asing yang sempat dibuat pada era Bapak masih aktif menjadi Menko. Apa benar begitu? Tidak nah, tahu karena tidak tidak setiap undang-undang dibicarakan. Ya, ke, Menko-nya kan Menteri-menteri kan punya draft undang-undang sendiri Bicara sendiri langsung dengan DPR Saya gak tahu sama sekali itu Kan sebetulnya kan malah Menko Menko itu tidak bisa mengikat negara loh Yang bisa mengikat negara itu menteri yang punya kementerian Menko cuma sebagai kayak moderator rapat aja. Tapi Pak, apakah sebagai Menko Bapak tak memiliki kekuatan untuk melakukan kontrol? Iya saya mengko mau lihat pembukuan pembukuan di dalam Departemen Koan yang urusan minyak saja enggak boleh, kok. menterinya terang terang bilang enggak boleh. Wah negara ini istimewa deh. Demikian kuikyangi. Beni rahmati. Pasaran.